Alhamdulillahi rabbil alamin Ashadu an la ilaha illa Wa ashadu anna muhammad dan abduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi wasallam Wa ala alihi wa ashabihi Amma ba'd Intahanina Minal ayatain Dab Ta'awal da Sayykh Di bab pertama ini Hanya menulis kitab tauhid kemudian tidak menyebutkan babnya ya kan memang teks eh, di sini tidak menyebutkan bab yang pertama tapi kalau kita lihat dalil-dalil yang dicantumkan di bab pertama itu menunjukkan bahwa bab pertama ini Dimaksudkan untuk menjelaskan Wajibnya Tauhid Dari ayat pertama Begitu Ayat kedua Juga begitu wajibnya tak Menjelaskan tentang wajibnya Tauhid Atau hukumnya Hukumnya Tauhid Bahwa pertama menunjukkan bahwa Tauhid itu Wajib Bahwa kedua juga demikian Menunjukkan tauhid itu wajib bahkan e, semakin menegaskan bahwa tauhid itu adalah kewajiban yang paling utama dari setiap agama selanjutnya dan firman Allah wa dan perintah ya rabbuka tuhanmu apa perintahnya allaa ta'budu jangan menyembah kalian illa iyyahu kecuali kepada Allah wa walidain dan kepada kedua orang tua ihsanan. Ihsanan ini apa ini dia? Af'ul mutlaq. masdar? Oke. Dia menguatkan kalimat yang maknanya sama yang tidak di ihsanan kalau dimaknai artinya dengan sungguh berbuat baik. Berarti kalimat yang dikuatkan Takdirnya, atau kira-kiranya Seperti apa Wa antuhsinu bilwalidaini Wa bilwalidain Itu artinya Wa Dan supaya Berbuat baik kalian Bilwalidain Dengan kedua orang Tua Ihsanan Dengan sungguh berbuat Baik Jadi, kalau kita tidak menemukan atau tidak mengetahui kalimat yang muqadar Atau makna yang muqadar, mana yang dikira-kira Kita akan bingung ketika memaneni ihsana Biasanya dimana-dimana ihsana Berbuat baik gitu Tadar nafat ihsanan ternyata dengan sungguh berbuat baik Gitu kalimat yang muqadar Atau yang dikira-kirakan disitu Dalam bahasa Arab Untuk kalimat-kalimat seperti ini Adalah kalimat yang maknanya sama Dengan ihsanan itu Kalau yang maknanya sama gimana Wa antuhsinu Bilwalidaini Ihsanan Wa antuhsinu Dan supaya kalian berbuat baik Bila walidaini pada kedua orang tua Ihsanan dengan sungguh berbuat baik. Allah perintah supaya kalian Tidak menyembah kecuali kepada Allah. Dan perintah supaya kalian berbuat baik Kepada kedua orang tua tua dengan sebaik-baiknya. Begini begitu. Allah perintah supaya kalian tidak menyembah kecuali kepada Allah dan supaya kalian berbuat baik kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya. Sudah paham? Ya, kita lihat di syarahnya. Qad Maknanya adalah Amara wa wasa Perintah dan Wasiat Apa bedanya perintah dan wasiat itu? Wasiat itu Perintah Yang Akan dikerjakan terus setelah Nasihat itu Setelah perintah itu misalnya Orang yang akan mati wasiat kepada keluarganya. Artinya apa? Perintah kepada keluarganya kalau dia sudah mati lakukan ini. Ternyata wasiat. Kalimat kodoh maknanya ya perintah ya wasiat. Artinya setelah kalian mendengar perintah ini dan seterusnya perintah itu terus berlaku terus kalian pegang. Wal muradu dan ya wal muradu bil qadaa'i huna yang dimaksud dengan qada di sini karena artinya qada itu kan sebenarnya Tanah aslinya adalah hukum mah hukum perintah sama ya adalah al qadaa' us perintah syar'i i tentah syariat ad dini akama perintah yang kaitannya dengan syariat dan kaitannya dengan agama. Maksudnya apa? tuntutan dari Allah supaya dikerjakan oleh hambanya. Lal qadha al qadari bukan perintah yang bersifat qadar Al-kauni dan bersifat kejadian Bukan Bukan perintah Yang berarti kodar Atau yang berarti Allah menghendaki terjadinya sesuatu Bukan arti apa bedanya Perintah syarih atau perintah dini Agama Itu Artinya adalah apa Perintah Allah Kewajiban Allah Yang harus kita kerjakan Beda ya Perintah kodari atau kauni Maksudnya apa? Sesuatu Kejadian Yang dikehendaki oleh Allah Pasti terjadi Itu secara makna Bedanya begitu Kemudian Beda lain Atau perbedaan lain antara Perintah syari'i Dan perintah kodari Kalau Perintah syari Itu berhubungan dengan Ridho dan Tidaknya Allah Maksudnya gimana Perintah itu kalau kita kerjakan Allah ridho, kalau kita gak kerjakan Allah tidak Ridho Sedangkan perintah Kodari Tidak berhubungan dengan Ridho dan tidaknya Contoh Allah, Allah mengedar Seorang hamba Jadi orang kaya Badannya sehat Kuat Itu tidak berhubungan dengan Ridhonya Allah kepada hamba itu Atau tidak Tidak ada hubungannya Jadi kalau orang itu kaya Bukan berarti Allah ridha Orang itu sehat berarti Allah ridha Enggak Dan bisa diartikan begitu Atau sebaliknya Orang ini jatuh miskin Itu tandanya Allah murka Enggak Ini sakit terus berarti ini tandanya Allah murka Enggak Bedanya lagi Kalau kawdha atau perintah syari Itu kadang terjadi Kadang tidak terjadi mana Allah perintah kepada hambanya Supaya iman Prakteknya, ada hamba yang iman Ada yang tidak iman Allah perintah kepada hambanya supaya Bertauhid Ada yang bertauhid Ada yang tidak bertauhid Allah perintah kepada hambanya supaya Salat Ada yang salat Ada yang tidak Salat Tapi kalau perintah kauni atau kodari Allah mengkodarkan sesuatu itu pasti ter jadi Allah mengkodarkan orang ini iman dia pasti iman Allah mengkodarkan seorang hamba dikodar kafir dia pasti kafir Allah mengkodarkan seorang hamba kaya dia pasti Ya Allah mengkodarkan seorang hamba miskin pasti miskin sebagian hamba dia menjalani Hai kodar Syai apa perintah Syai dan perintah Hai gimana itu siapa itu imannya orang iman secara syar'i dia diperintah Untuk iman dia laksanakan dia laksanakan secara qadari kauni dia dikodar iman berarti dia mengumpulkan antara apa perintah syar'i dan perintah kauni ada yang menatapi perintah kauni kafir tidak menaati perintah REI. Teman Kafirnya orang kafir dia diperintah iman. Tapi dia malah kafir. Secara syariat dia diperintah iman, tapi dia kafir. Laksanakan perintah syariat apa enggak? Ya. Ja. Tapi dia menjalani perintah apa? Kadari atau Kauni, apa itu? Allah mengkadar dia kafir kalau kita paham ini Kita Tidak akan tertipu Oleh Teori Yang dibuat Oleh orang-orang Murjiah Apa teorinya orang-orang Murjiah itu? Mereka mengatakan Apapun yang dilakukan oleh hamba Itu dia melakukan kehendak Allah Melakukan perintah Allah Maka dia tidak bisa disalahkan Kenapa? Dia berbuat begitu Itu kadar dari Allah, kehendaknya Allah Kalau Allah tidak rida, tidak mungkin Allah menghendaki dia begitu Kita punya jawaban gimana? Kehendak Allah itu ada dua Macem Perintah Allah itu ada dua Macem Perintah syar'i dan perintah Kauni Atau Qadari Kalau perintah syar'i Itulah yang berhubungan Dengan ridhonya Allah Perintah kauni tidak berhubungan Dengan ridhonya Allah Tentu Kalau kamu mengatakan Dia melanggar itu Adalah kodarnya Allah Ya, dia katakan Untuk kodarnya Allah Tapi bukan berarti Allah Ridha Karena secara syari Allah menghadapi dia Untuk iman Untuk taat Makanya Ketika ada orang yang Mencuri Ditangkap Kemudian oleh Umar bin Khattab Radhiallahu an Akan dihukum, dipotong tangannya Dia beralasan Saya mencurikan Menjalani kodar Apa sampeyan? Gak rida dengan kodarnya Allah Sampeyan mau marah dengan kodarnya Allah Kalau Allah gak menghendaki, gak mengqadar Saya gak mencuri Bagaimana jawabnya Umar? saya potong tanganmu itu juga kehendak Allah qadarnya Allah sampean rido enggak dengan qadar Allah jadi makna qadha di sini perintah artinya perintah apa perintah syar'i nah, perintah syar'i i. sesuatu yang dituntut oleh Allah dari kita sesuatu yang harus kita laksanakan sesuatu yang kalau kita laksanakan Allah ridho kita enggak laksanakan Allah murka Rabbuka ka, ar -rabbu, rab, rab, bua dia ar-rab, iku al-maliku, yang memiliki, al-mutasarrifu, yang mengatur. Makna ar-rab, artinya adalah, yang memiliki dan yang mengatur atur itu termasuk menciptakannya Memberi rezekinya mematikan Menghidupkan, dan seterusnya Itu makna Rabb Alladhi yang Rabbah Ramut Jami'al alamin pada seluruh alam Alam itu apa? Segala sesuatu selain Allah Alam nah, Hua al alam bi ni'matihi dengan nikmat Allah Dan nikmatnya Rabb Rabb adalah penguasa pemilik yang mengatur perambut seluruh alam dengan nikmatnya Ini namanya Rububiah apa atau tarbiyah apa Tarbiyah yang amah Kalian sudah diterangkan Tahu dulu nah, Tarbiyah itu ada tarbiyah amah Ada tarbiyah khusah Tarbiyah amah artinya Allah meramut Semua Alam Seluruh alam dengan nikmatnya Orang iman Orang kafir, binatang Semuanya oleh Allah Diberi ni mat. La wa tarbiyah am um, la tarbiyah khosah. Artinya tarbiyah khosah Allah meramut orang-orang yang dicintainya dengan hidayah, dengan keimanan, pertolongan. Itu artinya tarbiyah khosah. Masa sudah lupa? Belum ada satu tahun loh Kita belajar ini belum ada Satu semester loh sampean Seharusnya nanti sampean Akhir semester itu Ujian loh, itu dites lagi itu Allah maksudnya Supaya kalian menyembah Kepada Allah dan tidak Menyembah selain Allah. Allah ta'budu illa Jangan menyembah <Oxide> kecuali kepada Allah. Artinya sama dengan <Surin> sembahlah Allah dan jangan menyembah selain Allah. Wa bil walidayni maksudnya qadha antu husnu bil Allah perintah Allah mewajibkan supaya kalian berbuat baik pada orang tua dengan sungguh-sungguh berbuat baik dengan sebaik baiknya kam koto antakwala sebagaimana Allah mewajibkan sebagaimana Allah perintah supaya kalian menyembah Allah dan tidak menyembah selain pada Allah Al ma'na al ayah al ikhbaru anna subhanahu wa al Allah subhanahu wa ta'ala amara 'ala al suni rusuli Ayat ini menghabarkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala perintah dan wasiat melalui lisannya sabdanya para rasul Apa perintahnya? Ayyu'badah wahdahu duna ma'sahu Supaya yang disembah hanya Allah. Yu'badah wahdah Selain Allah jangan disembah Wa'ayyuhsinal waladu ila walidayhi ihsanan bil qawli wal fi'al. Dan supaya, anak-anak berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Dengan sebaik-baiknya. Baik dengan ucapan, ataupun dengan perbuatan. Wala yusi'u ilaihima Dan tidak boleh Berbuat jelek Kepada keduanya Baik dengan ucapan Atau dengan perbuatan Kok bisa Dari mana itu Dari mana kita mengambil larangan Berbuat jelek kepada Kedua orang tua dari ayat ini Nah, karena Perintah Allah supaya berbuat Baik Na, sedangkan berbuat jelek itu Adalah kebalikannya Jadi perintah Terhadap sesuatu Itu sama dengan larangan Untuk kebalikannya <tos noise> huma, daruo, Karena Keduanya Orang tua adalah yang telah meramut kepada anak atihi koma apa berdiri maksudnya melaksanakanatihi meramut pada anak karena kedua orang tua adalah yang meraramut anaknya mendidik anaknya saat anak itu masih kecil masih lemah sampai bisa menjadi kuat sebagai balasannya syukurnya anak kepada orang tua setelah dia kuat setelah dia pinter dia harus berbuat baik kepada kedua orang tuanya munasabatul ayatil bab hubungan ayat ini dengan bab bab apa bab hukumnya Tauhid, atau bab wajibnya? Tauhid. Anna tauhida huwa akadul hukuk. Tauhid adalah hak-hak Allah. Hak Allah yang paling kuat, yang paling wajib di antara hak-hak Allah yang lain. Wa aujabul wajibat. Dan kewajiban yang paling wajib li'anna Allaha bada'a bihi fil -ayah. kenapa dikatakan itu yang paling wajib yang paling utama karena ayatnya menyebutkan pertama kali adalah apa yang disebut pertama kali dalam ayat itu adalah apa tauhid wajibnya tauhid yabda'u <tod> illa bil Aham Dan Allah tidak memulai Kecuali dengan Yang lebih penting Kemudian Yang lebih penting lagi dan seterusnya Ayat itu kan kalau kita teruskan Ada berapa perintah itu Coba baca ayatnya wa qadara rabbuka allā taʿbudū illā iyyāhu wa bil wālidayni li iḥsānā immā yabadagh anʿinda kan kibara uff wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā wa fiḍluhumā janāḥadhun min ar-raḥmati wa fa Kana lil'awabina ghafura Wa atidha al-qurba haqqahu Wal miskina wabna s-sabir Aštid, ada perintah lagi Wa atidha al-qurba haqqahu Wal miskina wabna s-sabiri Walā tubaddir tabdira Dan seterusnya Dari sekian banyak Perintah yang ditutup, disebutkan Oleh Allah dalam ayat-ayat ini Perintah yang pertama kali disebutkan Adalah apa? Tawheed Itu menunjukkan Bahwa kewajiban yang paling wajib Kewajiban yang paling pertama Adalah Tawheed <tuh> Bisa diambil faedah Dari ayat ini pertama annat tauhidah huwa minal wajibat. Tauhid adalah kewajiban pertama yang diperintahkan oleh Allah. Wa huwa awwalul Tauhid adalah hak Allah yang pertama yang diwajibkan kepada hamba-Nya. Wajiban hamba yang pertama kali harus dia kerjakan adalah tauhid. Hak Allah yang pertama kali harus dipenuhi oleh hambanya adalah tauhid. Yang kedua, ba fi kalimat la ilaha illallah minan nafyi wal itsbat ayat ini juga mengandung makna yang sama dengan kalimat la ilaha illallah. Makna apa? Makna nafi dan makna isbat. Nafi apa? Nafi jami'a ma yu'badu min dillah. Isbat apa? Isbatul ibadati lillah wahdah. La ta'budu, illa iya. La ta'budu, itu nafi. Jangan menyembah, tenanya, nafi. Nafyu, jami' ma yu'badu, mindunillah. Illa iya, itu adalah isbat. Isbat amma? Isbat al-ibadah lillahi wahdha. Fafihima dalilun Ala anna at-tawhid La yakumu illa ala Nafyi wal isbat Ayat ini penunjukkan adalah dalil bahwa tauhid Tidak bisa berdiri tegak Tidak sempurna Kecuali dengan Nafyi dan Isbat Yaitu nasji alibadati amma siwallah munafikan ibadah dari selain Allah kita tidak mau mengakui kita mengingkari adanya hak ibadah kepada selain Allah wa dan mengakuinya Menetapkannya Kepada Allah Semata Kama sabaka Lepas yang sudah Lewat, sudah pernah diterangkan Berkali-kali itu Yang ketiga Besarnya Hak kedua orang Dua Aizu atafa Hakkahu ala haqqih". Dari mana kita ambil besarnya Hak itu Kita simpulkan Besarnya hak itu dari mana Allah menyebut Haknya kedua orang tua Langsung setelah Allah menyebutkan Haknya Allah kepada Hambanya Haknya kedua orang tua dalam ayat ini ya da ada tang fil taniya, dalam tingkatan yang kedua urutan yang kedua Ia disebutkan dalam urutan yang kedua beribadah kepada Allah tidak syirik itu hak yang pertama uh, yang kedua haknya orang tua wa bil walidaini isha. Yang keempat, wujubul ihsan ilal walidain bi jami'i anwa'il ihsan Wajibnya berbuat baik kepada kedua orang tua Dengan semua macam perbuatan baik Di anna hu lam yakhussa nau'an duna nau'in Karena dalam ayat ini Allah tidak mengkhususkan Satu macam kebaikan dari atau meninggalkan kebaikan yang lain ihsanan apa itu isim nakira isim nakira itu maknanya apa umum umum kebaikan apapun laku kita ucapan kita apalagi pergaulan kita semuanya. Dan kalau kita lihat ayat yang lain yang tadi, yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma au kilahuma fala Berkata uf saja tidak boleh. Of itu seperti apa? Of itu eh kalimat-kalimat penolakan e, yang peh yang kecil. Kami seperti kita ngomong, "Halah." Sampai ush. Ush itu sudah kasar sekali. Enggak oh, boleh. Apalagi sampai meminta. E, apalagi sampai memukul lebih diharamkan kenapa? Mojabkan. Uf saja tidak dapat. Kan walaupun kedua orang tuanya itu kafir. In jahadaka ala antusyrika bimalaysa lakabi ilmu fala tuti'hum bila kedua orang tuamu memaksamu untuk berbuat Syirik kamu jangan aat pada keduanya Coba perantuan tidak hanya kafir saja nggak bahkan memaksa kita untuk kafir memaksa kita untuk Syirik lebih dari sekedar kafir kan tapi <tuh> dalam urusan dunia bergaulilah kedua orang tua dengan yang baik walaupun perintahnya ditolak dengan tegas saya enggak mau kalau suruh kafir saya enggak mau kalau suruh syirik saya enggak mau kalau suruh bidah dan seterusnya saya enggak mau tegas ditolak tapi masalah pergaulan orang tua tetap dilakukan dengan baik kan Yang kalimat, tahrimu ukuqil walidain Arramnya Menyakiti Dua orang tua Dengan apapun Perbuatan, dengan ucapan Karena apa? Kalau kita menyakiti Berarti kita tidak Ihsan Padahal Ihsan kepada kedua orang tua itu Hukumnya wajib Jadi kalau kita le, apa, Durhaka Kita menyakiti Jadi kita tidak melaksanakan perintah Al-Ihsat